Maskotnya Jawa Timur to. Arjunone Jawa Timur Bro Asri kelahiran Kota Pudak Gresik Yang kasetnya sudah beredar Di seluruh Persada Nusantara Ada Ramayana Ada Mic Shooting Juga ada Respanel Keri Mahesa Nju Palapa Selamat siang, Raspander! Siapa yang lain? Yeah Let's